Oke teman-teman, ini lagu permintaan dari kalian semuanya yang di request di komen di bawah ini. Ada yang minta kutu meso, porong ajur ini spesial buat kalian semuanya yang bayar quest. Yang bayar quest disilakan di komen di bawah ini. Oke. Sebuah lagu porong ajur. Di tahun 2006 bebek, sapi, mete, wedhus, sapi, poko kabeh kerep ning lapor oh pa wedhi sawang lakar oh pas dikalane wong kulo kabeh kerep ning lapor ya saiki corona corona I want to put up कर दो Oke, okay, terima kasih untuk like request dari kalian semuanya. Selamat menikmati.